Assalamualaikum saudara Senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Inilah berita pagi di Si Selatan 6 Februari 2024 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Simelu bersama laporan Sari Mulyasno. Sudarlun badan usaha milik desa di La Faka, Kecamatan Alavan, Simulu, terancam rugi besar setelah usaha tanaman cabai yang berusia 50 hari dirusak orang tak dikenal atau OTK. Menurut Kepala Desa La Faka, Zulian, kepada Serambi, Senin kemarin kejadian pengerusakan tanaman cabai milik BUMDES ini terjadi 25 Januari 2024. ia menduga tanaman ini dirusak dengan cara disemprot racun rumput. Disebutkan saat ini kurang lebih 8.000 batang tanaman cabai mati. Atas kejadian tersebut, pihak desa telah melaporkan kejadian ini ke Polresi Melu. Usaha tanaman cabai milik Bumdes Lavaka lanjutnya diperkirakan akan panen menjelang bulan suci Ramadan. Namun sayangnya sudah lebih dulu dirusak orang tidak bertanggung jawab. Ia berharap semoga pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sudahlun korban yang tenggelam di Sungai Perla, Yusuf Karjawi, 17 tahun, warga Berandang, saat mencari kerang, ditemukan meninggal dunia oleh tim gabungan kemarin. Kapolres Hacetimur AKBP Nova Suriandaru melalui Kapolsek Kapolsekerantu Perla, Ibtu Andiananta Gerlia Utama, mengatakan korban ditemukan pada pukul 12.00 sekitar 15 meter dari lokasi tenggelam. Korban ditemukan setelah kurang lebih 25 jam pencarian yang dilakukan warga dan petugas gabungan yang terdiri atas Polsek Rantuperlak, Koramil, Tim Sar, dan Tim Reaksi Cepat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur. Diketahui korban bersama tiga rekannya Samsul, M. Fajri, dan Sidi Sekitar pukul 09 waktu Indonesia Barat Berangkat dari rumahnya di Gampung Berandang Untuk mencari kerang sungai Atau Pempeng di Sungai Perla Tepatnya di Dusun Gabungan Gampung Tampak, Rantu Perla, Aceh Timur Di lokasi mereka turun ke sungai Untuk mencari kerang sungai Dengan cara menyelam Saat itu Samsul dan korban Sementara M. Fajri bersama Sidi Berjarak 50 meter dari lokasi Karena di lokasi tempatnya mencari kerang dirasa kurang pas, Samsul berpindah tempat menuju bawah ke lokasi kedua Fajri bersama Sidi dan meninggalkan korban sendirian. Tidak lama kemudian korban menyusul ketiga rekannya tadi dengan cara berenang mengikuti aliran sungai. Namun dikarenakan aliran yang deras, korban terseret arus. Sudah dulu menjelang pemilu 2024, Sipitas Akademik Unimal menyerukan gerakan penyelamatan reformasi dan demokrasi nasional yang berlangsung di kampus setempat desa Bukit Indah Loksemawe kemarin. Barisan Sipitas Akademika Unimal menggelar kegiatan untuk menyampaikan orasi yang termuat dalam butiran petisi. Deku Kemal Fasha selaku inisiator sipitas akademik Unimal mengatakan situasi dan kondisi menjelang pemilu 2024 menunjukkan adanya ketegangan yang akut. Hal ini sebabkan proses menuju pemilu serentak nasional 2024 yang akan menjadi sejarah pemilihan serentak terbesar yang dilaksanakan satu hari. Dalam prosesnya ternyata dilalui dengan berbagai masalah diantaranya pelanggaran etik, hukum, dan moral politik hal ini terbaca dari keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK -MK bahwa putusan MK mengandung permasalahan prosedur, etik akut dan memutuskan Ketua MK yang memuluskan putusan itu dengan sanksi pemberhentian sebagai Ketua MK. Proses ini akhirnya menjadikan jalan menuju pemilu 2024 menjadi masalah bagi integritas bangsa. Praktik kampanye dan politik menjelang hari H14 Februari dipenuhi perasaan yang melegakan. Ada banyak pelanggaran terjadi selama kampanye pemilu yang tidak kunjung dieksekusi baik oleh KPU dan juga Bawaslu. Atas dasar ini para akademis Universitas Malikul Saleh menyatakan keprihatinan atas keberlangsungan politik bangsa ini. Sudah dulu, ratusan prajurit TNI dan Polri di Tamiang melakukan simulasi gabungan pengamanan pemilu 2024 kemarin. Para prajuri diberikan tiga amanah yang harus ditegakkan dalam menjaga dan menyukseskan pesta demokrasi. Simulasi pengendalian masa yang dipimpin Dandim 0117 Atam, Letkol Infantri Andi Arianto dan Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muhammad Yanis, bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari. Simulasi ini dilakukan di lapangan Mapolres, Aceh Tamiang. Dan di 0117 Tamiang, Letkol Infantri Andi Arianto mengatakan pemilu serentah hanya tinggal menghitung hari. Karena itu pihaknya harus menyiapkan personel dan material sebagai upaya mengantisipasi hal-hal terburuk bila terjadi. Andi mengatakan kolaborasi latihan yang melibatkan ratusan personel TNI dan Polri sebagai bekal kemungkinan menghadapi unjuk rasa atau aksi masa. Kapolres Tamiah, KBP Muhammad Yanis mengungkapkan simulasi gabungan ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada seluruh personel dalam menghadapi berbagai kemungkinan pemilu 2024. Hal terpenting jelasnya simulasi ini menjadi acuan pengamanan tempat pemungutan suara. Sederlun bendungan beton, bendung pancur irigasi hagu di desa hagu pedada Biren Jebol dihantam luawan banjir kerung pedada yang terjadi Sabtu malam. Sepanjang 25 meter lebih beton bendungan patah dan diharapkan dapat ditangani segera. Harapan ini disampaikan sejumlah petani setempat karena saat ini tanaman padi sedang mengisi bulir dan sebagian baru dua pekan siap tanam. Yul Kivri petani setempat berharap dinas terkait dapat menangani segera hingga tanaman padi tidak mengalami kekurangan air. Sementara itu Camat Pedada Eri Sebrinaldi kepada Serambi mengatakan tim dari dinas terkait di Kabupaten Biren dan Provinsi Aceh serta Muspika Pedada terus berupaya mencari solusi untuk menangani bendungan pancur irigasi tersebut yang rusak. Hasil koordinasi terakhir dengan dinas provinsi mereka sedang menunggu peraturan gubernur perincian APBA. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudadlun Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra Menyatakan tidak mengetahui asal-usul munculnya isu Jika dirinya digadangkan menggantikan Mahfud MD menjadi Menko Volokam Yusril secara tegas tidak pernah diberitahukan siapapun termasuk pihak istana Ia menyebut mengetahui isu ini berkembang dari pemberitaan media Mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut lantas menilai Jika isu tersebut sebatas prediksi dari para pengamat usai Mahfud MD mengundurkan diri Atas hal itu Yusril menilai dirinya tidak perlu menanggapi lebih dalam kabar tersebut. Sejumlah lon sebanyak 30.000 warga Israel dilaporkan memenuhi Bandara Ben Gurion untuk merebut penerbangan demi bisa meninggalkan ibu kota Tel Aviv di tengah memanasnya perang antara Israel dan Hamas. Informasi ini diketahui publik lewat laporan yang dirilis dari The Times of Israel yang menyebut bahwa sekitar 30.000 orang pada akhir pekan kemarin memadati Bandara Ben Gurion agar dapat kabur meninggalkan Israel. Sejauh ini belum diketahui destinasi terusar dari lonjakan yang terjadi di bandara Ben Gurion. Namun alasan kaburnya puluhan ribu warga tersebut agar mereka bisa melarikan diri dari tugas dinas cadangan untuk mengisi kekosongan personil di jalur Gaza. Data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel menunjukkan hampir setengah juta warga Israel meninggalkan negaranya sejak 7 Oktober. Bahkan sebanyak 470.000 warga Israel juga dilaporkan pergi ke luar negeri tanpa ada kepastian apakah mereka akan kembali atau tidak. Sejak saat itu pemerintah menaikkan premi asuransi Hingga sejumlah maskapai menghentikan layanannya di sejumlah bandara di Israel Kecuali maskapai El Al-Arkia Al dan Israel Yang telah diasuransikan oleh Inbal Insurance yang dimiliki oleh pemerintah Masalah ini membuat bandara Ben hanya dapat melayani 100 penerbangan per hari Dan berdampak pada amblasnya sektor pariwisata asing maupun domestik di Israel Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi di si Selasa 6 Februari 2024. Informasi pagi Serambi FM ini bisa dendekatkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa anda akses di situs internet www.srambfm.com Follow juga Twitter dan Instagram kami at Serambi FM. wassalam.